Halo selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pengantin yang berbahagia Mas Angga dan Mbak Cita Tanpa ta ya, Cita ta bukan、uh, Selamat menempuh hidup baru Semoga sama a a cepat punya n o m o n g a n Dan keluarga besarnya Abba Nur beserta Umi Seluruhnya diberikan kebahagiaan Juga buat Mark s t u n sukses Gracias.